Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang kami hormati dan kami muliakan Bu ya, Yahya. Semoga Allah Subhanahu memberikan rahmat, ya, ya. barakah kepada Amin. beliau dan keluarganya. Amin. Amin, Amin. Amin. ya rabbal alamin. Begini Bu ya. Pernah suatu sekitar teman teman kami, teman mengaji beritifaqah di masjid ee uh, Agung Kesepuhan, bu ya. Berzikir, beritikaf, berzikir di? di masjid Agung Kesepuhan. Suak so, tiga dia sekitar di atas jam 12 belas ya. E, per, melihat ya sekitar kurang lebih 5 meter dari tempat mereka ber, dia berzikir sendiri bu ya. Itu melihat sosok seperti wali itulah, berjubah, jenggot jadi tapi bercahaya Bu ya, ingin kami tanyakan apakah seperti itu memang Jerman dari sebangsa jin apa memang ada gitu, roh-roh uh, wali songo seperti itu, sempat uh, wali tersebut juga sempat berzikir Bu ya melantun asmal usnah dan kalimat-kalimat zikir lainnya gitu, sempat dari kami, teman kami itu ingin ber berdialog tapi sempat tertidur dan bangun lagi sempat di, sudah tidak ada gitu Bu ya. Nah, yang kami tanyakan itu apa sebangsa jin apa memang benar rohnya para wali gitu. Mungkin itu aja Dek, pertanyaan Bu ya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagaimana hukumnya kalau meyakini gitu, kalau itu rohnya para wali? Terima kasih Bu ya. Kisah seseorang yang katanya bertemu dengan orang berjubah nyala-nyala -nyala di Masjid Kasepuhan. Diduga itu adalah waliullah. Kalau ada orang bertemu dengan orang yang seperti itu, kaidahnya tadi sudah sangat jelas. Mungkin sekali bab karamah kita dipertemukan oleh Allah dengan Sunan Gunung Jati dan sebagainya, bukan sesuatu yang mustahil. Yang menjadi masalah adalah dusta. Saya tidak mendustakan dengan orang yang tersebut Hanya saya heran. Sekarang ibu, bapak, kalau seandainya Kita tidak mendustakan orang sahabat anda Cuma begini, ibu, kalau bapak Kira-kira, biarpun di tengah malam lagi Ngantuk-ngantuknya Kalau tiba-tiba ada orang menyalah-nyalah Berjubah, kira-kira melek, enggak? Lah kok bisa sampai ketiduran, kira-kira Benar enggak cerita itu? <laughs> Mestinya terkagum, terkaget, sudah enggak Enggak bisa, enggak bisa tidur Mestinya seperti itu, ini hanya sekedar Mencermati sebuah kisah, ya kalau sampai ada orang bisa tertidur begitu ini Masya Allah Pertama disifati menyala Kita ngelihat orang menyala saja sudah Gak bisa tidur kayaknya begitu ya Kemudian apalagi kita anggap sebagai Wali Insya Allah Tak tunggu kok gak, gak tidur sampai malam ini Saya tunggu dah bakal tidur karena ini Aneh ini Gak pernah saya ketemu lagi Saya pengen ngobrol saya tunggu Sampai pagi pun mungkin saya gak akan ngantuk lagi Tapi ada orang sampai tertidur Makanya hal-hal semacam itu Kalau bertanya mungkinkah? Mungkin Kok idahnya sudah aja jelas, cuman benarkah kisah itu? Jadi kadang-kadang kita sederhana untuk mencermati ini benar atau tidak sebuah cerita itu kadang-kadang dari dari alur ceritanya saja kadang-kadang sudah kebacaan Kalau orang itu benar, jadi jamin tidak ngantuk. Biarpun tidur, akan bang bangun, sama saja. Jangankan kok ketemu orang yang kita kagumi wali, kita kedatangan guru kita saja mungkin tidak bisa tidur kok di rumah kita terutama kita kedatangan guru baik, akan tapi yang harus kita ketahui bahwa mungkin ada orang sholat mana ketemu seorang sholat shaleh, minas sholihin kalau istilah al-tasawwari jalul ghaib orang yang telah diberi oleh Allah kemuliaan sehingga bisa melihat karena ada sebagian kekasih Allah yang memang karena senang sholat di masjid akhirnya diberi oleh Allah kemampuan untuk sholat di masjid terus setelah meninggal dunia tapi bukan taklif, bukan menjalankan perintah karena sudah tidak ada kewajiban, ya itu tadi dan mungkin seorang hamba melihatnya, mungkin karena Nabi Muhammad pun juga melihat babnya karomah. Tapi yang menjadi masalah itu adalah bohong. Memang paling enak tu ngaku ketemu wali, ketemu Sunan Gunung Jati, besok ketemu uh, wali apa Sunan Kalijaga. Ya ni ini wah ini memang cepat dikagumi sama orang nanti banyak amplopnya nanti. Ini jadi cepat jadi wali itu, biarpun tak usah mondo. Nih. Sebab kiyanya yang mondok pun tak pernah ketemu Sunan Gunung Jati. Tapi ini baru keliling ziarah ke enam kuburan saja sudah ketemu Sunan Gunung Jati. Permasalahan dusta betul atau tidak? Kalau memang betul, insya Allah clear. Kenapa? Bukan melihat tanda-tanda kejelekan, bukan melihat orang membuka aurat, tapi melihat orang berbaju yang bagus, pakai dandanannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak mustahil itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mustahil. Akan tapi satu hal, tidak bohong, bohong gitu saja, ya, nggak mungkin, mungkin sekali yang demikian itu.